di dalam dalam naik dop masukkan bukan organ tukang SMB ini masku sayang yuk sayang bersama dua DJ Paleda Amel Queen Tia Cece bergoyang sama-sama yuk sayang memilik Yo semuanya kompak dong kembali bersama satria muda Terima kasih. ...bizinya mentuh, yaitu biji dua kepala botan. Sí